Assalamualaikum sedarlun berita malam edisi hari ini Selasa 12 Juli 2016 dibacakan Ardian Gedung SMA Negeri 1 Kota Bahagia mulai retak dan terancam ambruk Gudang milik PPK 7 di lintas Birentakengon hangus terbakar Tim DKP Aceh Singkil melakukan penertipan Pukat Ripang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 Darlun proyek pembangunan SMA Negeri 1 Kota Bahagia di Gampung Bukit Gading, Kecamatan Kota Bahagia, Aceh Selatan, senilai Rp1,6 miliar rupiah, yang bersumber dari Bantuan Sosial 2014 dinilai dikerjakan asal jadi. Pasalnya bangunan yang baru berusia dua tahun ini, sebagian dinding mulai retak. Demikian juga plafon bangunan mulai rusak dan terancam ambruk. Sementara masyarakat di Kecamatan Kota Bahagia mengaku kecewa dan mengkomplain dengan kondisi kualitas bangunan SMA Negeri 1 Kota Bahagia. Mereka khawatir jika terjadi gempa, bangunan sekolah bisa ambruk serta mencelakakan guru dan siswa. Tokoh masyarakat Kota Bahagia berharap pihak berwajib memproses dan menindak kontraktor proyek pembangunan SMA Negeri 1 Kota Bahagia, agar ke depan kontraktor yang ada di Aceh Selatan tidak hanya mengejar keuntungan namun lebih mengutamakan kualitas. Sementara itu Kepala SMA Negeri 1 Kota Bahagia Sulaiman juga mengaku meragukan kualitas bangunan sekolah yang dipimpinnya. Karena baru 2 tahun selesai dibangun, kondisi bangunan mulai retak, bahkan pelapon bangunan mulai rusak dan terancam ambruk. Sementara Kepala Cabang Kejari Bakongan Fauzi SH mengatakan persoalan ini telah ditangani pihaknya dan saat ini sedang menunggu hasil audit BPKP untuk mengetahui kerugian negara dari proyek pembangunan SMA Negeri 1 Kota Bahagia. Sudarlun Gudang Workshop milik ppk 7 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 1 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Aceh yang menangani ruas Jalan Biren Takengon. Di kawasan jamur ujung Simpang Tritid, kecamatan Wihpesam, Bener Meriah, hangus di lahap api Senin malam. Beruntung beberapa alat berat yang ditempatkan di lokasi luput dari amukan si jago merah. Kebakaran yang melahap basecamp para petugas PPK 7 di sisi ruas Jalan Birenta, Kengon ini pertama kali diketahui seorang pengendara. Warga yang melihat api setelah berkobar dan melahap sebagian gudang segera melaporkan ke petugas pemadam kebakaran ski berada di sisi jalan Birentakengon namun kebakaran yang menghanguskan gudang milik PPK7 terlambat diketahui karena lokasinya terpisah dengan pemukiman warga bahkan pada saat musibah terjadi petugas PPK7 sedang tidak berada di lokasi kejadian Petugas pengawas PPK7 Neon Megahmi mengatakan beberapa alat berat yang ditempatkan di lokasi luput dari amukan si jago merah Namun sejumlah alat lain yang disimpan di dalam gudang seperti mesin babat rumput, shinsou, serta mesin genset ikut terbakar. Menurutnya gudang ini dijaga oleh salah seorang petugas. Namun saat kejadian, petugas sedang keluar. Sejauh ini belum diketahui penyebab kebakaran serta nilai kerugian akibat musibah itu. <tuh> Sedarlun tim Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil bersama Satuan Polair Polres setempat bergerak cepat menyahuti keluhan nelayan terkait maraknya Pukat Ripang atau Kolong. Dalam tempo 24 jam, tim DKP menertibkan puluhan alat tangkap yang sistem kerjanya mirip Pukat Harimau tersebut. Kepala DKP Aceh Singkil, Ismet Taufik, mengatakan penertiban dilakukan secara persuasif Sehingga nelayan sukarela menyerahkan pukat teripang yang dimilikinya kepada petugas. Setelah mendapat penjelasan bahwa alat tangkap seperti itu dilarang, akhirnya 24 nelayan bersedia menyerahkan pukat teripang. Menurut Ismet, penertipan mengedepankan langkah persuasif melalui sosialisasi dan pembinaan. Kemudian nelayan yang menggunakan pukat diarahkan menggunakan alat tangkap sesuai aturan yang berlaku. Dinas mengarahkan nelayan mengganti alat tangkap yang ramah lingkungan. Kepala Bidang Pengawasan DKPH Singkil Kazali Este, menjelaskan puka teripang dilarang karena dilengkapi besi pemberat agar tenggelam ke dasar laut. Cara kerjanya ditarik menggunakan perahu mesin tempel. Kondisi ini menyebabkan ikan kecil dan telur ikan yang ada di dasar mati tergerus besi. Darlun, DPRK Simeluh melakukan protes kepada pihak eksekutif di daerah itu terkait mutasi sekretaris Dewan yang dilakukan belum lama ini Pihak Dewan menilai kebijakan mutasi ini tanpa sepengetahuan Dewan atau membicarakan terlebih dahulu sehingga menimbulkan reaksi dari kalangan legislatif Menurut Wakil Ketua DPRK Simeluh, Rosnidar Mahlil pihak Dewan cukup beralasan keberatan terhadap penggantian sekuan Seharusnya sebelum dilakukan mutasi, sudah ada pembicaraan dengan pihak Dewan dan bukan asal mutasi. Bahkan pihak Dewan telah melakukan rapat untuk menanggapi soal penggantian Sekwan dari Mauludin Esos kepada Sekwan yang baru, Yurnalisti SH. Dari hasil rapat Dewan diusulkan tiga nama untuk calon Sekwan. Ini dilakukan agar menjadi pertimbangan pihak eksekutif. Surat terkait hal ini juga telah dikirim ke Sekda. Sementara Sekda Simeluduk terandas Naskah bin Kamar yang dikonfirmasi untuk meminta tanggapan terkait reaksi protes dari DPRK soal penggantian Setuan Simeluduk hingga kini belum memberikan jawaban. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang Fm Sudarlun tingkat kehadiran PNS pada hari pertama kerja pasca libur Lebaran Idul Fitri 1437 Hijriah Senin kemarin di Kabupaten Aceh Singkil di atas 90 Hal ini berdasarkan hasil sidak yang dilakukan Wakil Bupati Aceh Singkil, Dul Mursid, Sekda Dr. Andes Azmi, dan pejabat lainnya. Pada Senin kemarin hari pertama kerja pasca libur Idul Fitri, PNS yang tidak hadir sekitar 10 karena berbagai alasan diantaranya sakit, izin, dan dinas di luar. Namun ada juga pegawai yang bolos tanpa keterangan. Sayangnya pada hari kedua masuk kerja pada Selasa, perkantoran pemerintah terlihat sepi. Berdasarkan pantauan hingga pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, PNS masih banyak yang belum masuk. Bahkan hanya sebagian kecil kantor yang melaksanakan apel pagi bersama. Padahal sebelumnya wakil bupati maupun sekda telah mewanti-wanti agar pegawai jangan hanya masuk karena mengetahui akan adanya sidak. Sementara itu, Sekdaduk Terandes Asmi memerintahkan kepada dinas yang kantornya jorok agar segera dibersihkan. Menurutnya tidak ada alasan libur lebaran, lalu kantor tidak terawat. Darlun Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang dan Pelabuhan Ulele Banda Aceh yang dua hari lalu dipadati penumpang dan kendaraan arus balik lebaran mulai hari ini kembali normal. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Abdurani mengatakan aktivitas pelabuhan yang sebelumnya sibuk mulai hari ini kembali normal seiring dengan menurunnya penumpang kapal yang datang ke Sabang dan kembali ke Banda Aceh setelah menikmati libur lebaran Idul Fitri di Pulau Weh. Kini tidak ada lagi terjadi penumpukan kendaraan di parkiran pelabuhan. Sehingga jadwal pelajaran kapal lambat pada hari ini juga dikurangi menjadi 4 trip, dari sebelumnya 5 trip. Sementara kapal cepat yang sebelumnya 4 trip dikurangi menjadi 3 trip. Bukan Hanya pelabuhan penyeberangan balohan yang mulai terlihat sepi, kondisi yang sama juga terlihat di pelabuhan Ulele, Banda Aceh. Hal ini dibenarkan Kepala UPTD Pelabuhan Ulele, Mis Darianto. Meski hingga hari ke-6 Lebaran masih ada wisatawan dari luar daerah yang berkunjung ke Sabang, namun jumlah penumpang mulai berkurang. Sudarlun sebanyak 720 kios di gedung Aksara Plaza Medan musnah terbakar selasa siang. Polisi masih menyelidiki asal api termasuk dugaan unsur kesengajaan. Kebakaran terjadi saat pasar tradisional yang bersebelahan dengan pasar modern ini dipenuhi pengunjung. Diketahui gedung Aksara Plaza berfungsi ganda yakni di sisi utara sebagai pasar modern sedangkan di sisi selatan sebagai pasar tradisional Kepala PD Pasar Medan Beni Sihotang memastikan kios yang terbakar berada di lantai dua pasar tradisional Dari laporan awal sudah 720 kios yang musnah di lalap api Umumnya kios ini menjual pakaian dan perhiasan ini belum bersedia membahas penyebab kebakaran termasuk kerugian materi yang diderita. Sebab saat ini semua dampak yang ditimbulkan sedang diperhitungkan. Kebakaran ini menimbulkan suasana gaduh karena sejumlah pedagang tetap nekat menerobos masuk ke gedung untuk menyelamatkan sisa barang dagangannya.